وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِبْتَقُوا الله حَقَّ تُقَادِهِ ولا تَمَوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ السِّلِمُونَ أَمَا بَا فإنها السبب الحديث كتاب الله وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محددة البدأ وكل بدأة ضلال waqulna dhalalah intilam ikuti wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah pertemuan kita di majelis yang sangat mulia ini yaitu majelis yang di dalamnya insyaallah taala akan kita sampaikan sebagian dari ayat-ayat Allah asy yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan juga sebagian dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa Yang termaktub dalam sunnah-sunnah beliau Kumpulan-kumpulan hadis beliau Sallallahu alaihi wa sallam Kau muslimin dan muslimat ya Pembahasan kita adalah pembahasan tentang Sakit, sehat, sembuh, dan yang lainnya Sebagaimana kita ketahui Ya Rasulullah atau sebagaimana kita ketahui bahwa wasiat kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa <Sess> taala, "Alladzi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kemudian kita juga mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam kehidupan ini beraneka ragam e, keadaan dan kondisi. Akan tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang bisa menyikapi kondisi-kondisi itu dengan dengan tepat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan nasallallahu uh, iyyaka mimman idza utiya syakara wa idza dunya sadara wa idza adnaba istaqara. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi dia bersyukur. Apabila diuji dia bersabar apabila berdosa dia beristighfar. Fa innaha ulal salam wan Karena sesungguhnya tiga hal ini adalah tanda dari kebahagiaan seseorang. Maka kita mengetahui bahwa kondisi manusia itu tidak lepas dari tiga hal ini. Inma an yurqa binna terkadang dia diberi nikmat Allah Subhanahu wa maka kewajiban dia adalah bersyukur wa inma yudala bil bala dan terkadang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa dengan musibah maka kewajiban dia adalah bersabar dan terkadang dia terbelincir ya inma ayuddhanib terkadang dia terbelincir dalam dosa maka kewajiban dia adalah beristighfar bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua modal, yaitu akal dan syahwat. Dengan akallah seorang manusia itu akan e, terbimbing menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dengan syahwat Manusia bisa saja tergelincir dan syahwat ini memang banyak menggelincirkan. Maka kaum muslimin dan muslimat alaihi wasallam kita dapatkan banyak manusia tergelincir dalam dosa. Ini adalah tanda diantara atau sifat diantara sifat manusia. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, kullu bani ada makatoh, kauhirul katohinatul abul. Setiap bani ada itu pasti akan melakukan kesalahan akan tapi ingat bahwasanya sebaik-baik orang yang terjerumus ke dalam kesalahan adalah orang yang segera bertauhid dan banyak berkaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Kau muslimin dan muslimat rahimani warahmatullah. Ketika seseorang terjerumus dalam dosa, ya terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam kesalahan, maka sangat perlu sekali, ya, sangat perlu sekali dirinya sangat memerlukan. Adanya penebus-penebus dan penghapus dosa ya. Di antara penebus-penebus Atau penghancur, penghancur dosa Atau kita katakan bahwasanya Penebus dan penghancur dosa itu ada dua macam ya. Penebus dan penghancur dosa Itu ada dua macam Yang pertama adalah sesuatu yang bisa dikerjakan Yakni di bikhtiarina Kita ingin mengerjakan Bisa mengerjakan Kita ingin meninggalkan Bisa kita tinggalkan Ini jenis penebus yang pertama Contohnya apa, kalau jemaah, orang pergi sholat jemaah, ini adalah penebus dosa. Kemudian juga menghadiri sholat Jumat, ini juga penebus dosa. Demikian juga misalnya puasa bulan Ramadan, ini juga penebus dosa. Demikian juga melakukan ibadah haji, ini adalah penebus dosa. Demikian juga misalnya sodakoh, ini adalah penebus dosa. Seorang bisa mengerjakan dan seorang bisa meninggalkan ini jenis penebus yang pertama ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina al-jumati ila al-jumati al-jumatu ila al-jumati ramadan ila kafaratun lima bainahuma al-jumatu ila al-jumati wa ramadan ila wal hajjul mabrur wal hajjul mabrur atau wal umratu ila umrati ya wal umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma Ida kunibatil kabair Ya antara satu puasa Ramadan dengan yang satunya, satu Jumat dengan yang lainnya, kemudian satu umroh kepada umroh yang lainnya, itu adalah peneguh dosa selama selama orang itu masih menjauhkan diri dari Ka'bah. Nah, kemudian juga masalah uh, pergi meninggalkan atau pergi mendatangi sholat jamaah, ini adalah peneguh dosa. Ya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala adzulukum alamah yang mubihil khutayah, ialah mubihidarajat. Maukah aku tunjukkan kalian kepada perkara yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Maka di antara perkara yang disebutkan adalah kasrotun khutor ilah masjid. Anda memperbanyak langkah menuju masjid. Ini hal-hal yang sangat diperlukan oleh seorang muslim untuk menebus dosanya. Demikian juga ketika misalnya sedekah inna sadaqata kama kama kama kama yudfi an apa inna sadaqata sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemarahan Allah subhanahu wa taala alapun yang jelas bahwasanya semua kebaikan baik itu yang sifatnya qaulu atau yang sifatnya sunnah atau yang sifatnya nafila Itu adalah semuanya akan menghapuskan ke ke kejahatan dan dosa kita Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innal hasanati yuthibnas sayi'at Sesungguhnya perbuatan yang baik akan menghapus dosa-dosa kita Juga sebagaimana Rasulullah s.a.w bersabda Wa ajri'i sayi'at al hasanat atam huha Wa khalidin nasa bi'ulukin hasan Kata Rasulullah SAW, "Itaqillah akhirumakunta takwalah kamu dimanapun anda berada." Kemudian juga Rasulullah SAW menyambung sabdanya dan tutupilah perbuatan, tutupilah perbuatan buruk yang kau kerjakan dengan segera melakukan perbuatan baik. Nisaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan dosa dari kesalahan yang kau kerjakan. Demikian Demikian juga salat lima waktu disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya salat lima waktu Sebagaimana sungai di depan rumah sara, diantara kita yang tasulufi hamsayumin hamsa ini kullayumin hamsa marat kemudian dia mandi di dalamnya setiap hari berapa kali lima kali lima kali kemudian kata Rasulullah SAW haliaqamindaranihi shayi apakah orang yang melakukan seperti ini dia akan e, tersiksa darinya kotoran dalam tubuhnya. Maka kata para sahabat tidak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian juga shalat lima waktu. Alakulihat yang jelas, ya bahwasanya diantara penebus dosa adalah perkara-perkara yang bisa kita kerjakan dan juga bisa kita tinggalkan. Ini yani perkara-perkara yang berupa amal, amal-amal soleh, ya amal-amal, amal soleh. Bahkan diantaranya adalah at dauhid ya dauhid, kemudian keislaman kita, keimanan kita itu adalah sesuatu yang Bisa menghapus dosa. Mahabbatuna lirasulillahi shallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Jadi yani mahabbatan satu, cinta yang benar, itu yang akan bisa menghapus dosa. Kemudian ada jenis kedua Di antara penghapus dosa, yaitu sesuatu yang menimpa manusia tanpa bisa ditolak dan tanpa bisa dibikin-bikin. Ya, sesuatu yang menimpa manusia tanpa bisa ditolak dan tanpa dibikin-bikin. Yaitu adalah misalnya musibah-musibah. Ya min naksin filmal ya, kurang hartanya kurang kesehatannya ditimpa sakit ya kesempitan hidup ya. Nah untuk mendapatkan atau seorang mendapatkan kebaikan maka dia itu harus sabar dan ehtisaq ya harus siap bersabar dan ehtisaq bersabar menerima keputusan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala tak kalah itulah sakitnya bermanfaat. Tapi kadangkala seorang itu tidak bersabar, karena seorang menghadapi musibah itu ada empat tingkatan. Ya, seorang menghadapi musibah itu ada empat tingkatan. Satu tingkatan wajib yaitu sabar. Kemudian ada tingkatan yang haram. Ya, tingkatan yang pertama adalah tingkatan jazak. Ani muni muni, mundat mundat, mengumpat, mencaci maki. Kemudian apa lagi? Dresulo orang Jawa bilang begitu. Ini orang Padang bilang apa? Ya nggak ya? mengumpat ya kan mengumpat ya saya kok diberi sakit beginian demi ini atau makamul ajes ya makamul ajes seorang tidak mampu untuk bersabar. Adapun makam yang kedua kedudukan yang kedua adalah makamul sober dia itu bersabar. Cuma masalahnya tidak setiap orang yang sabar itu mendapat pahala karena sabar itu ada dua macam ada sabar karena Allah ya kan jadi yani dia tidak mau mengumpat, tidak mau mencela, karena apa? Karena mengharap itu Allah. Tapi yang kedua ini sabar karena takut manusia. Ya, dia diem gitu karena malu. Yang seperti ini kauirum ajur, ya, dia bersabar, tidak mengumpat, akan tapi karena takut dikatakan lemah dan yang lainnya. Bukan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, lahirin as-sabr yajib tapi sabar semacam ini adalah wajib. Dia harus bersabar kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedudukan yang ketiga adalah maqamur ridha, ya. Dia orang rido kepada musibah, masyaallah, ya. Mau diberi musibah silakan, tidak diberi musibah juga silakan. Ini semuanya dia terima. Ada lagi maqam, tapi maqam ridha ini tidak wajib. Adapun yang keempat adalah maqam Syukur nah ini luar biasa. Orang kalau sudah bisa bersyukur dengan musibah yang menimpa dia itu adalah kedudukan yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia melihat bahwasanya bala musibah yang menimpa dia itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wataala. Sehingga dia bersyukur, tidak lagi mengumpat dan e, apa namanya mencaci maki ke e, kesempitan hidup, kesusahan hidup yang dia dia alami. Lalu kemudian. Ikhwani Rahimani Warahimakumullah ya. Sakit ini adalah sesungguhnya Yang jenis kedua dari takfirul dunia Itu adalah karunia dibalik kesulitan ya. Karunia dibalik kesulitan Oleh sebab itu para ulama menyebutkan banyak sekali dari faedah-faedah sakit ya. Hikmah dibalik sakit Hikmah dibalik uh, tidak, tidak sehat Ya dan faedah-faedah itu dikumpulkan Dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu ya, alaihi wasallam Insya Allah akan saya sampaikan Beberapa faedah ya, Tentang sakit ya, Mohon maaf kalau nanti agak saya Percepat karena kita sudah mulai Terlambat ini ya, mulainya sudah terlambat Setengah jam karena sudah saya uh, Plotkan Masing-masing uh, apa Pembicaraan dalam hitungan menit Sehingga satu setengah jam selesai Dari sekian banyak pembahasan Taid. Yang pertama diantara fahidah sakit, ya dikatakan oleh uh, sebuah bukit ditulis oleh syekh ibrahim bin muhammad al kufail, ya yang berjudul Sulwanul marfo. Apa suluan? Hiburan buat orang sakit. Ya, hiburan, hiburan buat orang sakit. Ini kitab luar biasa ya. Kecil tapi memuat hadis-hadis dan juga asar-asar para para ulama. Hadis-hadis ya, rasulullah saw yang sahih dan juga asal dari para para ulama. Disebutkan di sini ya, ada sekian faedah, kalau enggak salah sebelas Sebelas 11, ya, 11 dari e, dari sakit. Soal akan saya sebutkan. Atau dua ya, belas Saya sebutkan secara agar besar dan kalau saya perlu sebutkan hadisnya paling satu atau atau dua. Itu pun sudah panjang ya. Yang pertama, di antara faedah sakit disebutkan di sini, "An tabiha takfirul malaya wa mahbis sayyi'at." sakit itu mengandung penghapusan dosa, ya dosa kita akan dihapuskan. apa dalilnya? dalilnya adalah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, ya hadis ini adalah riwayatnya Ahmad, Bukhari, dalam ada Bukhari dan yang lainnya dan hadis ini ada yang sulit. Ya, beliau Rasulullah Alaihi Wasallam atau beliau sahabat Jabir radhiyallahu taalaanhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yang radu al muminun ama yang ridul mukminu wala mu'minatun. Ma yang ridul, ma yang ridu mukminun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun illa hatta Allah bidzalika khataaya huma kama kan haqqul baraqatu an Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang mu'min laki-laki atau seorang mu'min perempuan atau seorang muslim pria atau seorang muslimah, yaitu muslim perempuan. Illa Illahatullah biladi kafatayat, kecuali pasti Allah akan Mengguburkan kesalahan kesalahannya dengan sakitnya. Kcamatan Heppel Warokotu, Anis Sajari. Sebagaimana guburnya e, daun dari pohonnya, subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sakit dosanya itu akan berguburan. Ya, orang yang sakit dosanya akan berkurang. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari sahabat Abu Ruayah, wabillahul alaikum dari Rasulullah SAW, "La yezalul balahil mu'min wal mu'mini wal mu'minati fi jasadhi wa mali wa nafsihi hatta yalqallaha wa alaihi min khati'atim". Subhanallah. Senantiasa ya. musibah. Musibah termasuk di dalamnya adalah apa? Sakit, ya, senantiasa musibah bagi seorang mukmin menimpa seorang mukmin dan mukminah di dalam har di dalam badannya mengenai badan dia wanalihi dan harta dia wanafsihi dan diri dia sampai kemudian dia bertemu dengan Allah dan tidak tersisa sedikitpun satu kesalahan. Subhanallah, ya, sakit terus nempel di badan. Sakit terus nempel di badan nah, Barangkali nanti ada seorang muslim Atau muslimah punya borok Tidak sembuh-sembuh ya, kan? Ini barangkali sebab nanti sebagai apa? Tafirun kata Ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak punya kesalahan lagi Limada? Dengan sebab apa? Dengan sebab borok Yang nempel dan tidak sembuh-sembuh Dan dia berharap untuk apa? Diampuni dosanya karena Ihtisak kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara faedah sakit. Ya, siapa yang mau sakit? Tidak ada yang mau sakit, ya kan? Kemudian, ya faida yang kedua dari sakit ya, dikatakan di sini inna fil maro'irufu daro'jah wa ziyadatul hasanat. Bahwa sakit itu e, mengandung pengangkatan derajat. Kalau tadi kan penghapusan, penghapusan dosa. Kalau ini derajatnya diangkat dan kebaikannya bertambah, subhanallah. Kebaikannya bertambah. Eh, kalau kebaikannya bertambah itu biasanya karena apa? Karena amal, amal soleh, ya kan? Seorang yang beribadah beramal soleh, sholatlah, puasalah, sedekahlah, ziyadah bisa atau hasanah bisa bertambah. Tapi ini orang kena sakit, kebaikannya bertambah. Subhanallah. Memang di kalangan para ulama terjadi khilaf. Apakah orang yang sakit itu pahalanya bisa bertambah ataukah tidak? Sebagian ulama seperti Abdullah bin Mas'ud Mengatakan tiga Karena penambahan ziyadatul hasanah Itu adalah dengan amal soleh Tambahnya kebaikan seseorang itu adalah dengan amal Amal soleh Tapi ulama yang lain mengatakan Oh tidak Sesungguhnya ada dalil yang sangat jelas Yang menunjukkan bahwasanya Orang yang kena musibah Dan orang yang sakit Itu akan bertambah pahalanya Subhanallah Kita lihat Di antaranya adalah hadith yang dikatakan oleh Yang rimat kaulah Abu Said Al Fudri radhiyallahu taala anhu kal dia berkata dahal tu alai Nabi saw. Suatu saat aku singgah di tempat Nabi Muhammad saw. Wah wah yungak dan dia saat itu sedang apa menderita sakit. Dia mengeluh dalam sakit. ini menderita sakit. Fawwato tu ya dialai. Saya letakkan tangannya di. Jadi kening beliau, ya, ini kalau orang lagi sakit apa dipegang, dipegang ya, sininya. Ternyata dari dulu, itu kebiasaan dari dulu kalau orang sakit, walaupun mungkin kalau menurut ilmu kedokteran salah ya begini ya, masya Harusnya gimana? Nah, gini begini, begini betul. Tidak tahu ya lebih lebih peka begini daripada begini, betul? Saya nggak tahu. Entah kedokteran semua begini. Saya dulu juga kedokteran, cuma hanya beberapa hari saja, kedokteran kecil. Sama-sama <-tama> kita ini. Baik. Kita lanjutkan. Fa wada ya di alah Rasulullah sallallahu Saya letakkan tangan saya kepada di atas tubuh Rasulullah sallallahu Saya ternyata dapatkan panasnya tubuh Rasulullah sallallahu sampai menembus selimutnya. Subhanallah, mendidih badannya nya sampai panasnya beliau menembus selimut yang beliau pakai. Subhanallah, ya. Kemudian faqultu, maka aku mengatakannya Rasulullah, ma betapa dahsyatnya sakit itu menimpamu wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka demikianlah kami para anbiya, demikianlah kami para nabi, yudha'u lana bala kami ujian yang menimpa kami ditingkatkan wajudul abulan al-ajar, tapi kami juga dilipat gandakan dalam balak. Artinya, orang yang kena balak juga dapat balak. Sebagaimana Rasulullah SAW, dia kena balak, ditingkatkan balaknya, musibahnya meningkat, tapi ternyata apa? Pahalanya sesuai dengan balak yang menimpa menimpa dia. Ini. Kemudian ada hadis yang sangat jelas yang menunjukkan hal itu. Adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwasanya dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'mina hatta syaukatat tusibuhu." Tidaklah seorang mu'min tertimpa uh, Musibah Sampai ada duri yang menusuknya Illa kataballahu Lahu biha hasanah Kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala Akan menulisnya Baginya hasanah Orang kena musibah Ditulis hasanah Atau dihilangkan Hasalahnya Ini hadis yang sangat jelas Yang menunjukkan bahwasanya sakit Itu akan menambah pahala. Ya. Kerasan ini pasien Kalau tahu seperti itu, ya kan? kerasan nggak mau, nggak mau keluar. Baik. Di antara faedah e, sakit adalah yang ketiga, an-nal amrot sa'abul ibulugin manazil ala dia. Bahwasanya sakit itu adalah cara untuk mencapai derajat yang tinggi. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan bagi para hambanya derajat-derajat dalam kebaikan. Terkadang seorang hamba tidak bisa mencapai derajat itu dengan amal soleh dia terus dengan apa dia mencapainya dengan musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kepada dia apa dalilnya satu saat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Abu Ya'la ya dan Al Imam Al Hakim dan hadis ini sahih diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal rajula la yakunu lahu manzilah Sesungguhnya seorang itu telah disediakan sebuah kedudukan di sisi Allah. Seorang telah disediakan sebuah kedudukan di sisi Allah. Fama yablughuha bi amalihi. Tapi ternyata orang tadi tidak bisa mencapai dengan amalnya. Subhanallah. Anda salat lima waktu, Anda puasa belum cukup. Karena ada sesuatu, satu kedudukan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Terus bagaimana? Fama yablughuha bi amalihi. Orang tadi tidak bisa mencapai kedudukan tersebut dengan amalannya. Fa ma yazalullahu yabtanihi bima yakrahu hatta yabluha. Maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menguji yakni memberikan orang itu dengan satu perkara yang tidak dia sukai sampai nanti orang tersebut mencapai kedudukan tersebut. Masyaallah. Ya, salat kita enggak bisa untuk mencapai hal itu. Puasa kita enggak bisa untuk mencapai hal itu. Tapi barangkali dengan sakit yang menimpa pada kita, seperti saya katakan tadi, sakit yang terus-menerus atau terkadang sakit terkadang tidak. Terkadang sakit terkadang tidak. Maka orang ini nanti mencapai apa? Derajat. Makanya salah sebetulnya termasuk bentuk su'uban ketika orang sakit itu mengatakan, ya ini semua adalah ya semua ini adalah musibah bencana yang ditimpakan Allah kepada saya. Belum tentu. Kita husnudhan kepada Allah, ya. Wallahu fi, danni abdi Allah itu adalah senantiasa sesuai dengan persangkaan hambanya. Ya, makanya ketika seseorang mengatakan sakit atau merasakan sakit, katakan saja dalam hatinya, barangkali Allah sudah menyiapkan satu tempat di surga, tapi saya tidak bisa mencapainya dengan amal, amal soleh saya, sehingga saya harus ditimpa dengan sakit, maka saya, saya harus bersabar, naam. Ini adalah bukti bahwasanya apa? Orang yang sakit itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Di antara faedah sakit yang nomor 4 adalah orang atau penyakit atau sakit yang menimpa kita itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa menginginkan kebaikan pada kita. Orang yang sakit berarti adalah tanda-tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa Tentunya siapa? Orang muslim, ya kan? Orang yang yang muslim apabila sakit Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, agam di amrul mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair, wa laisa dalikani ahdilil mu'min, inna sabathu sarahu shakra, fakan khairalahu, wa inna sabathu darrah sabra, fakan khairalahu. Sungguh mengherankan kehidupan seorang mu'min. Sesungguhnya semua kedudukannya, keadaannya adalah baik apabila dia ditimpa musibah maka dia akan bersabar maka itu baik bagi dia dan apabila dia diberi kenikmatan dia akan bersyukur maka itu pun baik bagi dia kemudian juga hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sangat jelas di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini adalah sahih dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mayyuridillahu bihi khairan yusid minhu barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Maka Allah akan memujinya Subhanallah ya. Barang siapa yang dikehendaki Kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan memujinya Maka nanti ada di akhir Di akhir faedah dari sakit ya. Di akhir faedah dari sakit Itu ada satu asar yang cukup eh, Apa namanya Menyenangkan hati orang-orang yang yang sakit. Insyaallah nanti akan akan kita sampaikan uh, kisah itu tadi. Mungkin bertepatan dengan Anda sebagai seorang seorang pemuda juga. Nah, insyaallah. Kemudian di antara faedah sakit, al-maridu <tik> sabr. Orang yang sakit itu, ya, orang yang sakit akan diberi kenikmatan berupa apa? kesabaran, ya, Orang yang sakit akan diberi kenikmatan berupa kesabaran. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Bahwasanya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam bersabda Inna Allah ta'ala yanzilul ma'una ta'ala qadril ma'una Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan pertolongan sesuai dengan besarnya pengorbanan Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan pertolongan sesuai dengan besarnya pengorbanan Wayunzilu sabro ala qadril bala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada seseorang sesuai dengan besarnya musibah yang menimpa dia. Ya. Subhanallah. Maka benar sekali lah yukallibulllahu la yukallibulllahu nafsan illa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa? Sesuai dengan kemampuan dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan apa? Kesabaran. Itu dibagi seorang-orang Ya, ingat, Pertolongan Allah diturunkan sesuai dengan besarnya pengorbanan Dan kesabaran Allah Kesabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan sesuai dengan besarnya musibah Kemudian faedah yang selanjutnya dari sakit ya. Faedah yang selangkutnya dari sakit Atau sebetulnya sini ada faedah tentang kesabaran ya. Kesabar atau sabar dalam menerima musibah Sebelum faedah selanjutnya Dikatakan wajib Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taymiyah Fa ya, inna sabro alal masahibi wajibun Sesungguhnya sikap sabar Ketika mendapatkan musibah Hukumnya apa? Wajib Nah, Sekarang apa ciri-ciri orang yang bersabar Ketika mendapatkan musibah Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim ya, Bahawasanya orang yang bersabar Ketika mendapatkan musibah memiliki tiga ciri, ya, tiga ciri orang yang bersabar. Yang pertama adalah habsun nafas anil jazak wasuhat, menahan diri untuk tidak mengumpat-mumpat. Menahan diri untuk tidak mengumpat-mumpat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah habsul lisan <tik> ala shakwa lil khalki. Afwan, kalau yang pertama tadi adalah lebih umum. Ya, menahan diri untuk tidak apa? merasa merasa berat di dalam jiwa. Ya, adapun yang kedua adalah menahan diri, menahan lisan untuk tidak mengumpat. Ya. jiwanya tenang, tidak jazak, tidak panik, ya, tidak panik. Kemudian yang kedua adalah apa? lisannya tenang, tidak mengumpat. Yang ketiga, hapsul jawari an fi li mayunafis sabar menahan anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang menafikan kesabaran. Apa misalnya? Bunuh diri karena nggak nggak sabar kepada penyakitnya. Ya kan? Atau melakukan pengobatan-pengobatan yang dilarang oleh syariat. Ya, nah, contohnya apa? Berobat dengan komer. Ya, contohnya lagi apa? berobat dengan air kencing misalnya diteteskan di mata atau diminum, ya atau dengan empedu babi misalnya, ya atau dengan memotong tangan yang seharusnya tidak dipotong misalnya, ponak gatel nggak karuan, ya? ada itu penyakit gatel luar biasa, kemudian akhirnya dipotong tangannya, ya, kemudian jerawat yang nggak hilang-hilang akhirnya lahirnya dipotong, <laughs> atau di alias bunuh diri, ini masya Allah ini mosok gara-gara jerawat kayak bunuh diri, ya kan? Kecantikan itu kan bukan di wajah, ya kan? Ya enggak ibu-ibu. Ya. kecantikan itu di dalam hati. Ketika seorang cantik walaupun jerawatan, walaupun hitam, walaupun putih, walaupun tinggi, walaupun pendek, maka ya, hatinya cantik maka dia akan cantik. Demikian juga ikhwan. Bukan yang yang ganteng itu panjang rambutnya, pendek rambutnya, tinggi orangnya, pendek orangnya, hitam orangnya, putih bukan, akan tapi hatinya. Oke, kita kembali. Jadi tanda dari e, apa namanya kesabaran seseorang ada tiga: menahan jiwa, menahan diri untuk tidak apa, e, untuk segera menerima kepada keputusan Allah, tenang, ya tidak panik. Kemudian yang kedua adalah menahan lisan supaya dia tidak mengumpat. Kemudian yang ketiga adalah apa? menahan anggota tubuh sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menafikan kesabaran. Kemudian di antara faedah sakit yang nomor berapa, Mas? Nomor berapa, Bu? Nomor enam ya, nomor 6. <tuh> Annal marad yuaddi ila almuhasabah wa adamuhu yuaddi ila alghurur. Sakit itu mendorong seseorang untuk muhasabah. Apa itu muhasabah? Yaitu introspeksi diri bahasa kerennya, begitu ya. Mawas diri, introspeksi diri. Saya kenapa ya? Barangkali saya, barangkali dan barangkali, ya kan? Ini adalah apa? Kesempatan untuk muhasabah. Sementara orang yang tidak pernah sakit itu sulit untuk muhasabah. Ya coba kalau anda terkena sakit ambruk Subhanallah Alhamdulillah betapa nikmatnya sehat ya kan Oh saya mungkin kerana kurang bersyukur kepada Allah saya ingin ditingkatkan amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk semakin bersyukur kepada Allah maka saya diperingatkan Ya sebagaimana orang mengatakan pepatah Arab mengatakan bahawa Inasihata Tajun alruusi asyha. Kesehatan itu adalah Mahkota Di kepalanya orang yang sehat ya. Kesehatan itu Sebagaimana mahkota di kepalanya Orang yang sehat roha Yang tidak bisa dilihat Kecuali oleh orang yang sakit iya kan? Kita orang sehat Masa Allah pakai mahkota iya kan? Pakai mahkota sehat Tidak kan? merasa kalau kita itu sehat tapi orang sakit, nah, uh, enak sekali kamu itu punya sehat, punya mahkota, iya kan? Sekiranya dia nanti sakit, maka mahkota itu ditanggalkan dan diberikan kepada orang baru kelihatan, uh, nikmat sekali kalau saya dulu punya, punya kesehatan sekarang itu baru sadar saya, ternyata dulu saya punya mahkota. Nah, jadi orang itu merasakan kenikmatan, tak kalah kenikmatan itu biasanya apa sudah? Sudah hilang. Anda menikmati sate. Ya kan, baru dibakar. Sudah bilang nikmat atau belum? Wih, satenya enak banget. Dari mana kamu tahu nikmat? Ya baunya loh, cuma baunya. Coba sekarang makan. Setelah dimakan, nikmat enggak? Nikmat? Mana satenya? Sudah enggak ada. Nah kan? Kenikmatan dirasakan setelah tidak, tidak ada. Allahu taala, alam haknya. Faidah yang selanjutnya dari sakit. Nomor berapa? Tujuh. Innal marat, sababun liruju'il abid ila Ya, sakit itu menyebabkan menyebabkan seseorang itu rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna ila umamim min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharai la'annahum yatarra'un. Dan sungguh telah kami utus kepada umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami berikan mereka siksa-siksa dengan perkara-perkara yang sulit dengan segala kesempitan supaya mereka yatazarrun mereka itu tadzarrut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudziqahum badhallazi amilu la allahum yarjiun dan tampak kerusakan di muka bumi di daratan dan di lautan semua itu adalah karena sebab ulah tangan mereka sendiri supaya mereka bisa merasakan sebagian dari akibat perbuatan tangan mereka sendiri la illahum yarjiun kemudian mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala orang sakit masyaallah doanya luar biasa ya doanya luar luar biasa bahkan setiap ada orang datang doakan ya kepada anaknya doakan ya SMSnya doakan ya FBnya doakan ya Twitternya doakan ya Whatsappnya doakan ya Statusnya doakan ya Sampai mati Tolong doakan saya Semuanya minta doakan Rujuk kepada Allah Subhanahu SWT Coba kalau sehat ya Gigi anda sehat Doakan biar gigi saya sehat Pernah begitu? Jarang sekali Tapi ketika sakit Doakan biar gigi saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu SWT Ingat Adapun faedah yang nomor 8 Istimraru amalil marid Madamal maradu Yahbisu anbu Orang yang sakit itu Tetap mendapatkan pahala Atas amalan-amalan Yang dia tinggalkan Dikarenakan sakitnya Lihat bagaimana Sabda Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis oleh sahabat atau dari sahabat Abu Musa Al Asyari yang hadis ini dilihatkan oleh Al Imam Ahmad dan Al Imam Al Bukhari dan Ibn Hibban dan yang lainnya ya. dikatakan oleh Rasulullah SAW ida maridol abdu awsafarok apabila seorang hamba tertimpa sakit atau melakukan perjalanan perjalanan jauh muqiman <tik> sahiha Maka dituliskan baginya seperti ketika dia beramal dalam kondisi sehat dan kondisi tidak tidak sabar. Subhanallah. Anda sering sholat 5 waktu? Naham. Kemudian Anda naudzubillahimin dali. Seorang di antara kaum muslimin terbiasa uh, melakukan sholat 5 waktu. Kemudian dia tertimpa stroke. Dia tertimpa stroke total bahkan tertimpa koma sampai titik 2 kondisinya nya bukan hanya koma saja, titik koma. Yang kadang det, kadang nyet, ini jantungnya, kadang lurus, kadang ada detanya det, nyet begitu ya, titik koma. Titik koma, titik orang sudah mengatakan ini antara hidup dan mati. Bukan hanya koma saja. Titik koma. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maaf kalau saya merubah istilah kedokterannya. <tik> Tapi apa yang terjadi? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, huwa yusalli Wahyu oh ya, som, jika kena di Ramadan, sampai dia setruknya melalui bulan Ramadan, dia tetap dituliskan puasa bulan Ramadan. Lima ada karena dia senantiasa melakukan puasa di Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dia tetap dituliskan sebagai orang yang salat karena dia senantiasa menjaga salatnya. Anda Masya Allah dituliskan menghadiri pahala taklim, ikut halaqah ilmiah. Tapi karena sakit terhalang karena sakitnya Anda ditulis untuk tetap Subhanallah mengikuti apa majelis ta'lim. Maka, tak? jadi orang yang sakit itu akan tetap dituliskan pahala amalan-amalan yang biasa dia kerjakan ketika sehat. Permasalahan, apakah orang yang sakit dituliskan baginya keburukan yang sering dia kerjakan? Nah, apakah orang yang sakit ibu-ibu, mbak-mbak, rekan-rekan mahasiswa, ya. Apakah orang yang sakit Dituliskan baginya keburukan yang dia kerjakan Selama dia sehat Maka jawabannya adalah tidak Karena orang yang sehat Ketika dia terhalang Dia terhalang untuk melakukan kejahatan dia Karena satu sebab Ya tentunya sebab yang benar-benar Karena Allah Maka dia tidak ditulis keburukan Demikian juga walaupun ada perincian ya Bu ya kan walaupun ada perincian demikian juga orang yang sakit karena sesungguhnya sakit telah menghalangi dia untuk melakukan perbuatan buruk maka perbuatan buruk dia walhamdulillah tidak lagi ditulis sebagai keburukan satu contoh mohon maaf orang biasanya berzina orang biasanya berzina kemudian qadarullah wa masyakall Allah mengadab dia memberikan sakit dia dengan penyakit yang disebut dengan ainin apa itu ainin mama mana ainin kalau saya sebut bahasa Indonesia tahu mungkin eh bahasa kedokteran impotensi ya kan dia mendapatkan impo, impotensi sehingga tidak lagi nakut bilah mindalek ya kemudian dia sehari akhirnya walhamdulillah tidak bisa melakukan perzinahan kembali maka dia tetap tidak ditulis ya. Kayani tidak ditulis sebagai orang yang terus berzina, ya, karena dia naam, yakni apa? sudah terhenti. Demikian juga orang yang biasa mencuri. Ya, kemudian ketangkap basah atau ketangkap ketangkap kering misalnya. Ya, entah basah entah kering lah terserah. Kenapa ditangkap basah? Ya ini masih keringetan ketangkap gitu kan. Ya, ketangkap kering nanti Mundur-mundur baru ketangkap kan gitu. Ah, ketika ketangkap Kemudian melebihi dari seperempat dinar Kemudian abadi Dipotong tangannya Akhirnya tidak bisa mencuri Tidak bisa mencuri lagi Maka Karena tangannya sudah terpotong Sakit yang dia rasakan Maka ke keburukan dia tidak lagi ditulis Cukup pencurian yang terakhir Ini keadilan Allah Subhanahu SWT Kemudian Di antara faedah sakit Yang nomor 9 ya bahwasanya sakit itu menyebabkan seseorang ya masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari dari api neraka ya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang sakit itu akan menjadikan sakit itu sebab dari Masuknya seseorang ke dalam surga dan dia dijauhkan dari api neraka. Abshir fa'inal Allaha, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abshir fa'inal Allahazza wajalla yauul hia nari uslituha 'ala abdul mu'min fil dunya, litaqunu hazzahu mina nari fil akhirah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang panas yang didapatkan oleh seseorang, ya, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menengok seseorang. Ya, bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu dan didapatkan orang itu demam maka kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berilah kabar gembira yani kabarilah dia dengan kabar gembira sesungguhnya Allah subhanahu wa taala berfirman hianari dia sesungguhnya adalah apiku yang aku timpakan kepada hambaku di dunia supaya dia menjadi ganti baginya di akhirat nanti Yani demam yang dirasakan oleh seorang mukmin Itu adalah bagian dari siksa Siksa neraka yani Untuk diringankan supaya Hambanya nanti bebas dari siksa Siksa neraka Subhanallah. Kemudian Di antara faedah e, Sakit dikatakan di sini Inna sihata la takunu mahmudatan da'ima Nah ini dia Sesungguhnya Sehat itu tidak selamanya baik Sehat itu tidak selamanya baik sampai jam berapa? 09.30 9.30 9.30. Betul? 9. 30. 8, 9. Iya betul ya, 9.30. Nah, tadi ya. masih 15 menit. Masih, masih 15 menit. Masih nanti kepedikit Allah. Baik, baik. Iya, jazakallahu khair. E uh, di antara dikatakan ini faedah sakit bahwasanya ternyata sehat itu belum tentu apa? Selamanya baik. Dikatakan di sini dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu Bahwasannya suatu saat datang seorang wanita Atat Imratun Ini menarik ikhwan Yang saya katakan tadi ya, Menarik untuk para pemuda ini Dan juga pemudi ya. Atat Imratun An-Nabiya S.A.W Datang seorang wanita Kepada Nabi Muhammad S.A.W wa Kemudian wanita tadi mengatakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ibnatun Li Saya punya anak perempuan jadi seorang ibu menceritakan tentang apa anak perempuannya kepada siapa? kepada Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Ibnatun Li kata wa kada anak perempuanku itu memiliki kehebatan demikian dan demikian. Kuliah ya kan? Ugm, kuliah Umg, kuliah di mana? <tuh> nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. perempuan tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnatun Li kata wa kada anak perempuanku memiliki kelebihan dan Kelebihan demikian dan demikian min fadakarat min husniah wajamaliha. Ya, kemudian disebutkan tentang kebaikan perempuan itu, anak perempuannya, anak gadisnya disebutkan. Kemudian disebutkan tentang kecantikannya, ya, masya Allah. Kemudian apa kata kata wanita tersebut kepada Rasulullah SAW? Faatertuka biha. Saya memilih kamu untuk dia, wahai Rasulullah. Ya, sudah kejadian pada berantem ini. Ya, datang ibu-ibu kepada Mas, saya kan saya punya anak perempuan demikian. Ya fa'azartuka 'alaiha atau fa'azartuka biha. Saya memilih engkau wahai Rasulullah untuk anak perempuanku. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad qabiltuha. Saya terima. Saya saya terima. Jadi faedah yang pertama bahwa tidak masalah seorang ibu-ibu menawarkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki. Yang kedua tidak masalah seorang laki-laki menerima tawaran dari orang lain untuk menikahi seorang perempuan. Ta'iyat <tuh> kot kabir tuha. Falam tazal <tuh> tamdahuha <tuh> <tuh> maka wanita terus wanita tadi, tadi ya karena senang diterima lamarannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka wanita tadi mengatakan ibu-ibu tadi falam tazal tamdahuha terus dia memuji-mujinya. Terus oh, dipuji-puji. Hat tidak sampai pujiannya itu pada kata-kata dia an-nahalam tasdak wala tasdak syaikh an koth. Dia nggak pernah pusing loh Nabi anak saya itu nggak pernah kena sakit sama sekali sehat 100% nashawal. Nggak pernah pusing, nggak pernah sakit bisulan juga tidak cerawatan satu setengah butir pun tidak. Ya kan? Apa kata Rasulullah SAW? Kal lah hajat tadi fiat nanti. Kalau begitu saya tidak butuh anak perempuan. Ibu-ibu, makanya nanti kalau cerita tentang anak perempuannya, ceritakan sakitnya, akwat, ngaku, bertekan abor, ceritakan saya pernah sakit gigi loh. Ingat? Seorang wanita dulu menawarkan anaknya yang enggak pernah sakit enggak diterima loh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya harap Aqi menerima. Nah kan begitu. Karena saya pernah sakit, sakit gigi. Ya demikian. Allah taala alam segala. Jadi subhanallah ikhwan. Jadi belum tentu kebaikan itu adalah apa? Kesehatan itu adalah kebaikan selamanya. Justru sakit itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena, Karena Allah subhanahu wa taala ida ahabba qauman yusib minhu Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah mencintai satu kaum Dia akan apa? Dia akan men mengujinya Memberi rasa sakit Yang memberi kesedihan dan yang lain-lain Subhanallah ya Banyak sebetulnya uh, Azhar yang menceritakan masalah-masalah itu Kemudian Di antara faidah sakit adalah Annal amrad tasluhun kuduh Bahwasanya sakit itu akan membersihkan Membersihkan jiwa Dan di antara faidah sakit juga adalah Annal amrad Tudah kirul abdani maktasihah sakit itu mengingatkan hamba tentang nikmatnya kesehatan nikmadani magburun vihima jadihirun minnas ada dua nikmat yang orang itu terkadang lalai untuk mengingatnya ya lupa tertipu karenanya apa asihatu wal tarak sehat dan waktu luang kalau sudah sehat waktu luang poyah poyah leha leha ya tapi kalau sudah sakit, ya Allah mendekatkan dirinya kepada Allahnya luar biasa, ya. Akan tapi kalau sehat lupa nikmatan. Maka rasa sakit itu mengingatkan kenikmatan akan akan sehat dan mengingatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Nah. Kemudian di antara faedah sakit dan ini yang terakhir adalah annal amrad yatunabbiul abda ila hali ikhwanihil marad. Orang yang tertimpa sakit akan ingat saudaranya yang senang-senang Oh, kalau begitu dia itu sakit betul ya yang dirasakan saat itu. Dulu ketika dia sakit tertimpa sakit gigi saya masih bisa senyum-senyum di sampingnya sementara dia meringis kesakitan. Sekarang saya tertimpa penyakit yang sama oh kalau begitu ternyata luar biasa sakitnya. Ya, Akhirnya ingat sehingga ketika nanti bertemu dengan teman dia yang mengalami sakit dia bisa lebih rah lebih rahmah demikian juga seorang dokter yang tidak pernah tertimpa sakit bisa ketawa-ketawa dia melayani pasiennya, tapi kalau seorang dokter yang pernah merasakan sakit yang sama dengan pasiennya bahwa Bapak penyakit apa jantung? Saya juga merasakan jantung memang sakit ya pak ya. Datang pasien kedua pak dan datang bapak sakit apa ginjal? Saya juga ginjal saya tinggal satu. <laughs> datang lagi pasien yang ketiga pak bapak sakit apa sakit paru-paru? Iya -paru. sama saya juga ada paru-paru. Sampai perawatnya heran ini dokter semua penyakit lengkap. Iya jantung ya paru-paru ya ginjal ya tangannya tinggal satu ya matanya. Oh. Subhanallah Tentunya orang yang seperti itu Berbeda dengan orang yang tidak merasakan Sama, -sama sekali Maka orang yang sakit itu akan mengingatkan Dia akan lebih rahmah kepada orang yang Orang yang sakit Yang semisal dia Ini tentang faedah dalam masalah sakit Kemudian Pembahasan kita selanjutnya adalah Apakah kalau begitu dengan banyaknya Faedah sakit kita berarti tidak boleh berikhtiar untuk mencari kesembuhan? Jawabannya adalah boleh. Bahkan itu sangat-sangat dianjurkan. Kita harus berobat dan juga berusaha untuk mencari obat. Apa tuh definisi obat? Disebutkan dalam dunia kedokteran mungkin ya. Kalau dunia kedokteran itu adalah materi ya yang masuk ke dalamnya segala jenis obat-obatan. Digunakan untuk pencegahan, pengobatan, diagnosa termasuk adalah amunisasi, peralatan perlahan deteksi kayak selang-selang yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa dimasukkan dalam definisi obat ya masuk dalam definisi obat kemudian digunakan juga untuk manusia hewan dan juga tumbuhan dan biasanya kalau dunia kedokteran adalah bahan kimia ya nah ini sebetulnya pengertian yang kurang ngonzeu ya kurang lengkap karena pengobatan itu tidak hanya uh, dengan apa materi bahan kimia tapi termasuk di dalamnya adalah doa rupiah istiadah dan yang lainnya maka yang tepat dari definisi obat Allahumma tabarakallah mubesawah adalah bahan yang halal atau sebab yang syari bahan yang halal atau sebab yang yang syari bahan yang halal jelas baik kimia ataupun bukan kimia sebab yang syari bisa berupa perbuatan ataupun u, ucapan atau yang lainnya yang digunakan untuk diagnosa pengobatan penyakit Meringankan penyakit atau Mencegah penyakit, jadi semua usaha Jadi kalau dikatakan ikhtiar Dalam pengobatan, kalau kata-kata Tadawi berobat, itu termasuk Di antaranya adalah penjagaan. Ya Makanya subhanallah Di antara keindahan islam Kaum muslimin dan muslimat Al-islam itu ya Nanti akan memberikan beberapa tahapan Sebetulnya ini butuh waktu yang sangat panjang Untuk membahas ya. Beberapa tahapan boleh dikatakan adalah otip uh, al kedokteran pencegahan. Yani apa, Ma, uh, Pencegahan, tindakan-tindakan pencegahan yang ini masuk ke dalam pengobatan. Tapi sebelum masuk itu kita akan berbicara tentang hukum berobat. Ulama sepakat bahwasanya hukum asal berobat adalah jawas bulik. Ya, hukum asal berobat adalah apa? Bulik, kata uh, penulis buku. Ya, di sini ada buku di depan saya, sebuah risalah doktoro atau magister Ahkamul Adwiyah, ya, hukum dari obat, ya, hukum obat di dalam syariat Islamiyah. Jazakallahu khair. Ya, dikatakan di situ ittafaqal fuha'a fuqaha'a ala aslil ala ala, ala aslil jawaz. Para fuqaha sepakat bahwasanya berobat itu hukumnya boleh, ya. Illa madzakarahun Nawawi wal Qurtubi an ba'dhi ghulati sufiyah kecuali apa yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi al dan al-Imam Al-Qurtubi bahwasanya sebagian orang-orang sufi mengatakan haram untuk berobat. Ya, haram untuk untuk berobat, ya. Naam, alladzina ankaru at-tadawi, mereka mengingkari pengobatan. Laakin qauluhum mardudun bi sunnati sahihah. Apalah ibrota lahu? Akan tapi pendapat mereka adalah tertolak berdasarkan dalil-dalil yang yang sahih. Berkata al ibnu uh, ibnu Rusyd, Imam ibnu Rusyd, lahtilafa fi ma aqlmu fi anna tadawi mubah fi syariah غير محدود. Tidak ada perselisihan. Bahwasanya dalam agama Islam yang namanya berobat itu adalah mubah, boleh hukumnya dan tidak terlarang. Kemudian al Baghdadi juga mengatakan ajmau ala Jawazi mereka sepakat bahwasannya berobat itu hukumnya boleh. Kemudian mereka berbeda pendapat, ya, mereka berbeda pendapat. Apa hukum berobat? ini panjang sekali sebetulnya pembahasannya. Akan tapi mereka, ya saya ringkas saja, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya berobat itu adalah wajib. Ya, setelah mereka sepakat bahwasanya berobat itu boleh, maka mereka berbeda pendapat bahwasanya berobat itu hukumnya adalah wajib. Ini adalah pendapatnya al-Imam atau pendapatnya madhab malikiyah, wa syafi'iyah, walhanabilah, dan beberapa a'imah al-mutaakhirin. Kemudian pendapat yang kedua, hukumnya istihbab. Hukumnya sunnah. Ini adalah pendapatnya al-imam as-syafi'iyah. Ya. Kemudian, atau madhab as-syafi'iyah. Kemudian pendapat yang ketiga, hukumnya jawas. Boleh. Ya Tidak berubah dari hukum. Hukum boleh. Akan tetapi mereka berbeda, bermacam-macam dalam masalah jawas. Ada yang mengatakan jawazum mutlaqan, ini yani, boleh secara mutlak. Semua pengobatan itu adalah boleh, ya. Dilakukan pengobatan itu boleh. boleh, ya. Ini yang pendapat yang pertama dalam masalah jawaz. Kemudian yang kedua adalah fi'luhu afdhal. Berobat itu lebih utama. Ya, menurut pendapat yang ketiga. Kemudian eh, pendapat selanjutnya atau kelompok selanjutnya mengatakan tarkuhu afdhal, meninggalkan berobat itu lebih utama. Ya, adapun pendapat yang keempat mengatakan dari pendapat yang ketiga karena pendapat ada tiga, ada tiga kan wajib istihbab, kemudian apa jawab ya boleh boleh itu adalah mutlak kemudian ada yang berobat lebih abdal meninggalkan lebih abdal kemudian ada yang keempat terkuh abdal liman kawiyatawakulu meninggalkan berobat itu lebih abdal bagi yang tawakalnya kuat ya wa fi ilhu liman daufat nafsuhu dan berobat itu lebih utama bagi orang yang jiwanya lemah ya tafsilun inda ini adalah perincian menurut madhab syafi'i wallahu taala a'lam bissawab nah tapi yang rajih wallahu taala ya, a'lamu bissawab sebagaimana disebutkan bahwasanya berobat itu adalah tidak tidak wajib dan dia itu mubah akan tetapi terkadang menjadi wajib ya saya tidak sempat untuk menyebutkan, ya karena di sini banyak sekali. Ada empat hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi wajib untuk berobat. Atau saya sebutkan secara garis besar. Yang pertama, an yakun al marot mimayuadi ilalhalakah waliban. Sakitnya adalah sakit yang biasanya menyebabkan orang itu menjadi binasa. Maka dalam kondisi ini adalah berobat. Hukumnya apa? Wajib. Orang kecelakaan, ya kan? Kemudian pendarahan, pendarahan parah. Maka saat itu hukumnya wajib. Kenapa? Kalau pendarahan tidak segera ditangani dengan suntikan vitamin B, K, gitu misalnya, ya kan? Atau apalagi Kalau orang Jawa itu dibobok kopi, ya, supaya apa? Darahnya berhenti. Karena K akan mendaur kopi mengandung K, kan? kopi mengandung K, betul gitu. Ya? <gitu> Allah taala. Atau C enam. <gitu> Jadi begitu, ya segera dihentikan. Ini wajib. Kalau tidak mati dia, ya mati dia enam. Kemudian yang kedua adalah wajib kondisi wajib yang kedua adalah itu kan almarhudi lah taktili ma'ajib Allah ya walaupun ini adalah perselisian yang cukup rumit ya kan ya ini apabila sakitnya menyebabkan seseorang tidak bisa melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala ya walaupun sesungguhnya mencari syarat itu tidak wajib artinya begini orang itu tidak wajib zakat kalau tidak punya harta iya kan nah dia berusaha mencari harta untuk supaya bisa zakat, enggak dia enggak wajib mencari harta untuk zakat sebagaimana orang sakit, itu dari Allah subhanahu wa ya, ta'ala kata sebagian ulama maka dia tidak tidak wajib untuk mencari kesembuhan, tidak wajib untuk mencari kesembuhan, ya, supaya dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala hal yang jelas secara global orang yang sakitnya menghalangi dia dari kewajiban kepada Allah maka dia sebisa mungkin ber berobat, bahkan dikatakan oleh sebagian ulama adalah wajib kemudian kondisi yang ketiga Ya, kondisi yang ketiga, idza kanal maradum muaddian mu apabila penyakitnya menular. Walaupun sesungguhnya sebagian ulama mengatakan yang yang yang orang yang sakit itu tidak wajib berobat, tapi yang wajib adalah apa? Ditahan supaya sakitnya tidak tidak menyebar. Jadi belum tentu dia wajib berobat. Naam. Ya, tapi yang wajib adalah ditahan supaya sakitnya tidak tidak menyebar. Adapun kondisi yang keempat adalah al-marad allati tuaddi ila zamanah yaitu penyakit-penyakit yang menyebabkan seorang itu menjadi pikun Atau ila al-ya'akah, da'imah Atau pingsan, ini yani koma dan stroke dan setainya Maka orang-orang semacam ini wajib untuk berobat Kenapa? Supaya dia tetap bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu terasa ada penyakit terserang stroke ayo berobat Supaya apa? Tetap bisa berberah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang uh, Uh, perlu disampaikan dalam hal ini akan tapi kita singkat saja insyaallah taala sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir ya di antara atau dua yang terakhir uh, sebelum masuk dalam penutupan nah uh, yaitu perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya Islam ini mengajarkan usaha pencegahan dan kita katakan tadi bahwasanya definisi berobat adalah termasuk di dalamnya usaha pencegahan subhanallah di sini dikatakan Bahwasanya di antara usaha-usaha pencegahan yang dilakukan Islam adalah Islam mengajarkan bagaimana menjaga makanan dan minuman. Makanan dan minuman dijaga. Di antaranya adalah makan tidak terlalu kenyang. Makan atau dilarang makan hewan-hewan yang haram. Apa contohnya? Babi. Contohnya lagi apa? Anjing. Ya, contohnya lagi apa? Hewan yang mati dengan sendirinya. Iya nih hewan yang bunuh diri. Hewan yang ditabrak. Hewan yang terawah, terikat, hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi kemudian mati, yakni hewan yang mati tanpa disembelih. 6. Hewan yang haram dan hewan yang mati tanpa di tanpa disembelih. Eh, ini dijaga betul. Minuman dijaga oleh Islam. Contohnya apa? Hah? Dilarang untuk minum khamar. Masyaallah, ya. Dilarang untuk minum khamr. Baik, kemudian juga selain itu, ini dari sisi makanan dan dan minuman. Selain itu Islam juga mengatur masalah ya. Subhanallah, ini kitabnya tebal sekali. <laughs> Islam itu mengatur masalah bagaimana seorang itu menjaga masalah tempat tinggal. Ini adalah pencegahan. Contohnya apa? Kalau tidur, ya kan? Lampunya? Nar dimatikan, cahaya itu dimatikan, iya kan? Kemudian kalau masuk pakai bismillah. Menutup itu juga pakai Bismillah. Ini semuanya adalah penjagaan dari Islam, luar biasa. Ya luar, luar biasa. Lain, kemudian juga masalah tinggal. Kita tidak boleh masuk di sebuah daerah yang terkena wabah misalnya. Tapi kita juga tidak boleh keluar dari daerah yang sudah terkerak, terkena wabah misalnya begitu. Subhanallah. Kemudian diantara tindakan pencegahan yang diajarkan oleh Islam adalah tohar wakisol fitroh, kebersihan. Kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan. Ya, kalau buang hajat istinja pakai tangan kanan atau kan, tangan kiri? Kiri, kiri? kiri. Kenapa? Tangan kanan kita gunakan untuk Nah untuk makan, untuk minum, untuk memegang dan yang lainnya. Dan lebih dari itu sebelumnya, kalau kita junub diperintahkan untuk mandi, kalau kita berhadas diperintahkan untuk wudu, kalau kita mengeluarkan uh, najis kita diperintahkan untuk istinja. Istinja pun tidak dengan sembarangan. Barang istinja pun harus tiga Istijmar dengan batu harus tiga kali tidak boleh kurang dari itu dan seterusnya. Subhanallah tidak boleh buang haji di tengah jalan di pinggir jalan yang suka tempat duduk, duduk orang tidak boleh buang haji di tempat air yang yang terkenang ada ember di pojok masjid kemudian kencing di situ misalnya ya kan atau di kolam atau di sebuah e, namp e, penampungan air ini tidak boleh ya dilarang oleh agama agama Islam dan yang paling menarik kawan adalah sunanul fitrah Sunatul Fitrah itu bentuk tadawi dalam Islam. Yaitu pencegahan. Kita dilarang untuk, kita diperintahkan untuk khitan Disebutkan di sini ada khitan kemudian ada kosus syarif memotong kumis, ya, kemudian ada efa uliha, ul ya kan? kemudian ada memotong kuku. Semua ini Subhanallah. Kenapa kita diperintahkan memotong kuku? Di antara hikmahnya. Ini adalah kebersihan. Kenapa kita disuruh mencabut bulu ketiak? Di antara hikmahnya adalah ketiak itu sumber wewangian yang luar biasa busuknya, iya kan? Kemudian kenapa kita diperintahkan untuk memotong kumis? Karena kumis ini adalah menghilangkan keindahan, iya. Dan kemudian diperintahkan untuk memelihara jenggot. Subhanallah. Maka sungguh aneh kalau Anda tenaga kedokteran tapi kumisnya panjang dan jenggotnya pendek. Kukunya panjang dan enggak khitan meriksa orang bulu ketikannya panjang kasihan ya kan pasiennya dia ya, bisa stroke sakat itu juga nعم nah. maka kita katakan seorang dokter kalau muslim dia paham tentang ini tentang kedokteran Islam luar biasa dia akan berpenampilan dengan penampilan yang luar biasa kukunya rapi kumisnya rapi Jenggotnya panjang. Ada yang mengatakan, Ustadz kalau dokter jenggoten itu akan kesannya buruk. Subhanallah. Para nabi sepakat. Ganteng atau tidak? Ganteng semua para nabi. Mereka jenggoten atau tidak? Jenggoten semuanya. Itu para nabi. Subhanallah. Bukanlah semua. Banyak. Nabi Harun jenggoten. Iya kan? Dikatakan dalam Al-Quran. Lata khutbilih yati walabi roksi. Wahai Musa jangan pegang jenggotku. Dan jangan pegang kepalaku. Nabi Harun jenggoten. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ajmal nas di antara orang yang paling jamal paling ganteng di muka bumi ya di antara ya saya katakan di antara, dia adalah jenggotan. Subhanallah para sahabat demikian juga jenggotan. Jadi jenggot itu bukan merusak pemandangan. Justru yang tidak jenggotan itu akan menakutkan pasien. Dan jenggot akan memberikan ketenangan. Sahih. Itu sahih itu. Ya makanya salah sekali kalau oh dokter nggak rapi gini jenggotnya. Nggak justru jenggot itu memberikan ketenangan kepada pasien. Ya lihat bagaimana dokter itu memberikan tubuhnya sehat sehingga apa? Nah, jenggotnya lebat, ya kan? Nam, subhanallah, ini dokter nggak sibuk ini, nggak sibuk motong jenggot, ya sehingga bisa mengurusi, mengurusi saya dengan baik. Nam. Banyak sekali perkara-perkara Yang bisa menunjukkan bahawa Ternyata perhatian Islam kepada dunia Kesehatan, kepada berobat Baik itu berobat, baik itu Mencegahnya, baik itu apa namanya Mengurangi sakitnya Itu ditunjukkan oleh agama Islam e, Poin terakhir yang ingin saya Sampaikan sebelum menutup Adalah sikap bagaimana seorang apabila sudah Melakukan pengobatan Kemudian sembuh Orang yang mendapatkan kesembuhan Wajib bagi dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. La insha kertum, la azidan. Nukum walain kafertum. Inna adabi la sedit. Sesungguhnya apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat nikmatku kepada dia, ya, nikmatku kepadamu Tapi apabila kamu berkufr, maka akan aku uh, adab, akan kami beri siksa, akan beri kami ujian, ya, dikarenakan kekufuran yang kalian lakukan. Kemudian. Di antara kewajiban orang yang mendapatkan kesembuhan adalah dia menisbahkan kesembuhan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa iza marittu fahuwa yashfin. Apabila saya takut kata Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an sebagaimana dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkaya perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, fa iza marittu fahuwa yashfin. Apabila aku takut maka Allah apabila aku sakit maka Allah lah yang akan memberikan aku kesembuhan. Dan ingat sebagian orang ketika sembuh ya ketika sembuh dia menisbahkan kesembuhan itu bukan kepada Allah. Sebagian orang mengatakan saya sembuh berkat dokter fulan. Dia lupa ini adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika suatu saat bersabda ketika beliau habis salat subuh berkata kepada para sahabat wahai para sahabatku adadruna madza qala rabbukum tahukah kalian apa yang dikatakan oleh rob kalian Kalu, allah wa rasuluhu a'lam sesungguhnya allah dan rasulnya yang lebih tahu maka qala berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Asbaha min ibadi, mu'minun bi kafirun. Sesungguhnya pada pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan juga kafir kepadaku. Malamnya hujan, paginya beliau solat jamaah. Kemudian dia bertanya kepada para sahabatnya, ya tentang mensikapi masalah hujan. Ya, kata para kata Rasulullah SAW, sebagian hambaku beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersabda berfirman fa amman mutir nabi fadlillah wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi bil kawatib adapun orang yang mengatakan saya dihujani kita mendapatkan hujan karena keutamaan karunia dari Allah maka orang itu adalah orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang Wahamman khol. Adapun orang yang mengatakan mutir nabi Nau ikada wa kada kita hujan ini karena bintang hulani dan bintang hulani pada dikahfirunbi mukminun bil kaukit. Maka dia adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada bintang. Kalau Anda ketemu dengan pasien, kemudian Anda mengatakan asbaha minal marodo bi ka mukminun billah kafirun millah. Di antara pasien ada yang kafir kepada Allah, ada yang mu'min kepada Allah. Kapan? Idza idza maridul abdu wa apabila seorang hamba sakit hamba Allah, kemudian dia sembuhkan, dia mengatakan sufitu bi fadlillah. Saya disembuhkan karena Allah Subhanahu wa taala maka ini orang yang beriman kepada Allah kafir kepada dokter. yakni artinya apa tidak menisbahkan nikmat itu kepada dokter. Wa amman qala syafi itu bi fadli tabib fulani. Saya sembuh karena Pak dokter fulan. Loh, ini bahaya. Makanya kalau Anda mengobati pasien ingatkan mereka, ingatkan terus bahwasanya kesembuhan dari Allah. Dan Anda yakin tanamkan dalam hati sebagai tenaga kesehatan nantinya tawanya. Apa yang bukanlah pokoknya ya, tanamkan dalam hati bahwasanya saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah. Saya hanya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan ilmu yang saya pelajari. Kesembuhan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan uh, sesi pertama ini. Mudah-mudahan uh, apa yang saya sampaikan bermanfaat. Masih ada saya diberi waktu perpanjangan dan Bapak yang perpanjangan ya sekitar 0 sampai 5 menit. Saya akan simpulkan dari pembicaraan saya supaya apa yang saya sampaikan tadi tidak berlalu begitu saja ya sebagaimana berlalunya infus ke dalam <tuk> pembuluh darah kita. Nah, yang pertama adalah kondisi manusia tidak terlepas dari apa sakit atau nikmat kemudian musibah kemudian apa dosa dan kewajiban kita ketika mendapatkan nikmat bersyukur kewajiban kita mendapatkan musibah apa bersabar dan ketika kita berdosa kita wajib untuk ber, beristighfar kemudian karena kita adalah orang yang tempatnya melakukan kesalahan Allah Subhanahu wa taala Maha rahmah dan menjadikan kesalahan itu ada kemungkinan untuk di dihapus Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghapusan Dosa itu dengan dua cara, ya kan? Dengan sebuah perbuatan yang bisa kita kerjakan, atau dengan sebuah apa? Kejadian yang tidak bisa kita kita tolak, ya kan? Ada pun pekerjaan yang kita bisa kerjakan, amal-amal, soalnya. Kejadian yang tidak bisa kita tolak, diantaranya adalah apa? Sakit. Ya, diantaranya adalah adalah sakit. Nah, kemudian kita sebutkan berapa faedah dari sakit. Ada dua ya belas, kan sekitar dua belas faida dari sakit. Karena ternyata sakit itu adalah bukan hanya sekedar kesakitan, penderitaan yang kita rasakan akan tapi ada kenikmatan di balik sakit yang kita nikmati. Inti dari semua, inti dari semua faedah itu adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agaban di amal mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khairun. In asabat musarra syakkar fa huwa khairun lahu, fa huwa khairun lahu. Wa in khairun fahu khairun lahu. Kondisi seorang mukmin adalah baik sungguh menakjubkan. Kalau ditimpa musibah dia bersabar baik bagi dia. Kalau ditimpa nikmat dia bersyukur baik pula bagi bagi dia. Ini inti daripada sebuah apa? Sebuah kondisi seorang mukmin entah dia ditimpa sakit ataupun ditimpa nikmat. Kemudian E, ketika kita merasakan bahwanya mengetahui bahwasanya sakit itu ternyata ada faedahnya bukan berarti kita ini apa mendiamkan begitu saja walaupun sebagian ulama mengatakan kalau tawakalnya kuat maka boleh-boleh saja ya untuk tidak tidak berobat termasuk berobat di sini adalah doa jadi seorang ditimpa sakit itu enggak berdoa untuk sembuh dan itu sering kita rasakan dan kita lakukan tanpa sengaja iya enggak kalau kita bilang jepati ya Allahumma Allah, shfini pernah begitu jarang sekali. Tapi kalau kunya bukan di Allah sembuhkanlah aku ya kan. Tapi kalau pilek nggak pernah orang itu jarang bukan saya nggak pernah. Jarang diantara kita itu berdoa Allahumma ya Allah sembuhkanlah saya dari pilek saya, flu saya. Eh ternyata kita nggak berdoa Allah pun beri kesembuhan. Ya ternyata sebagian ulama mengatakan bahwasanya apabila orang itu sakitnya adalah sakit yang e, tidak parah mungkin ya maka apabila dia mengharapkan dari sakitnya itu kebaikan sehingga dia tidak berobat boleh ya seperti flu tadi tidak berobat anda boleh boleh saja ya, akan tapi berobat pun boleh ya kita pelajari hukum berobat ya di sana berulama berbeda pendapat tapi hukum asalnya adalah apa al jawas yaitu boleh. Tapi setelah itu ulama berbeda-beda Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan istiqab Dan ada yang mengatakan boleh Dan mengatakan boleh pun bermacam-macam Ada yang mengatakan boleh secara mutlak Ada yang mengatakan berobat lebih utama daripada tidak Ada yang mengatakan tidak berobat lebih utama daripada berobat Ada yang mengatakan kalau orang yang tawakalnya kuat Maka yang utama bagi dia adalah apa? Tidak berobat Dan Ada yang mengatakan luasannya orang yang jiwanya lemah Maka lebih baik baginya adalah berobat Kemudian eh, kita Tunjukkan beberapa luar biasaan Islam Di antaranya adalah usaha Islam Dan Islam itu sama sekali tidak menafikan berobat Karena termasuk dari usaha berobat adalah apa? E, mencegah Dan ternyata Islam mengajarkan pencegahan-pencegahan Di antaranya adalah menjaga makanan dan minuman jumlah dan kualitasnya Kemudian juga masalah pemeliharaan rumah Kemudian juga masalah pemeliharaan kebersihan, di antaranya ada sunanul fitrah, Anda seorang dokter, ada seorang perawat, ada seorang mumaridah, perawat perempuan, maka pertama kali Anda adalah, adalah orang yang wajib untuk menjaga kebersihan Anda, ya, Anda menjaga sunanul fitrah. Maka wajib bagi seorang muslim, seorang dokter, seorang muslimah yang perawat atau dokter dan yang lainnya mengetahui ajaran Islam secara secara rinci. Kemudian ya, apabila kita sudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita nisbahkan kesembuhan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ya kita hendaklah melihat orang yang di bawah kita ya tingkat kesehatannya di bawah kita sehingga kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru ila man huwa asfalamu Golatan dulu adalah pelaman buah pokok. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, dan jangan lihat orang yang ada di atas kalian. Baina huaz, baina huaj daru alatas dari nikmat Allahyaliku. Sesungguhnya hal itu adalah lebih bisa untuk menjadikan kalian bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahuwataala kepada kalian. Inilah yang bisa saya sampaikan. Di antara kesimpulan yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat. Wa nasallallahu alaihi wa sallam yaa Rabbana ilman naafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa 'amalan naafi'a wa nasallallahu yajma'ana fi jannatil kama ja'ana jama'an fi makan al-mubarak. ta'ala a'lamu bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.